Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam acara rubrik konsultasi syariah Bersama Ustadz Amin Nurbaid Kita akan memulai pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukum membeli emas di pegadian dengan sistem cicilan? Pembelian emas mulai dari berat 0,01 gram seharga 5.700. Tapi jika menghendaki emas batangan, pegadian hanya menyediakan 5 gram. Jadi nasabah seperti beli emas tapi dicicil. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahu wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala wa ashadu an la ilaha illallah wa haddahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ada satu hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu. anhu Nabi SAW pernah menjelaskan tentang uh, asnaf ribawiyah iaitu benda-benda yang dia disebut dalam syariat dengan benda ribawi dan itu jumlahnya ada enam enam itu adalah emas, <coughs> perak, kemudian gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adhabu bil adhab, wafidoh tuh bil fido. Tu emas dengan emas, fido dengan fido, perak dengan perak, iya dan biatin harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan, mislan pimislan dan semuanya semisal. Artinya nilainya sama tidak ada kelebihan. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan, fa'idha ikhtalafa hadhil asnaf, fa'idha ikhtalafat hadhil asnaf, fabi'u kayfa syi'tum madama yadan biyadin. Kalau terjadi perbedaan antara satu jenis dengan jenis yang lain dipertukarkan, ya ditransaksikan, fabi'u kayfa syi'tum. Silakan kalian transaksikan sesuai dengan kehendak kalian. Dalam arti boleh ada kelebihan Mada, maya dan biatin selama dari tangan ke tangan, artinya dia dilakukan secara tunai. Dari hadis ini, para ulama memberikan kaedah tentang masalah jual beli e, benda ribawi. Di antara di situ adalah ada emas dan perak. Kita fokuskan di dua ini. Biasanya ketika benda ribawi itu sejenis emas dengan emas, maka aturan yang berlaku pada saat dilakukan tukar menukar, dia harus sama beratnya sama secara kuantitas dan yang kedua dia dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan tidak boleh ada yang tertunda. Jika ada yang tertunda, maka nanti masuk dalam kategori riba nasi'ah. Ini transaksi riba yang disebut dengan riba nasi'ah dan jika ada yang kelebihan kuantitas, ini masuk dalam kategori riba fadl. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di akhir hadis فَإِذَخْتَلَفَتْ هَذِ الْأَصْنَفَ Kalau jenisnya itu beda, فَبِيَوْ كَيْفَ شِيْتُمْ Silahkan ada perbedaan. مَا دَمَا يَا دَنْ selama dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Artinya, duitnya ada, atau barangnya ada yang pertama dan yang barang yang kedua ada. Ketika emas dan perak itu dipertukar, ditransaksikan, dipertukarkan, maka boleh di situ ada beda kuantitas. Misalnya satu gram emas, ditukar dengan 100 gram perak misalnya. Di sini ada selisih yang jauh. Boleh atau tidak diperbolehkan karena jenisnya beda. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih syarat harus dilakukan secara tunai. tunai. Baik. Kemudian para ulama mengkiaskan orang yang melakukan transaksi uang dengan emas itu sebagaimana transaksi perak dengan emas. Karena perak dan emas, ini memiliki ilah yang sama, yaitu alat tukar. Karena dia sebagai alat tukar, maka apapun yang bentuknya alat tukar dikiaskan dengan emas dan perak. Ketika dia satu ilah, latar belakangnya sama, artinya dia disebut sebagai barang ribawi. Karena alasan alat tukar, maka nanti berlaku ketentuan bahasanya pada saat dia dipertukarkan harus dilakukan secara tunai, hmm. meskipun boleh beda baik sehingga dari eh, kesimpulan yang bisa kita berikan bahasanya ketika emas dibeli dengan rupiah maka ketentuan yang harus berlaku di situ adalah dilakukan secara tunai dan tidak boleh ada yang tertunda berdasarkan hal ini maka para ulama mengatakan bahasanya tidak diperbolehkan melakukan transaksi emas secara kredit orang tidak boleh secara sengaja beli emas secara kredit karena jual beli emas secara kredit, ini nanti masuk riba nasiah. Harus tunai. Harus tunai. Dia dilakukan harus tunai. Nah, dari kasus yang tadi disampaikan, dia beli emas di pegadaian dan diperbolehkan untuk uh, membeli meskipun hanya dengan 0,01 gram <tuh> atau 0,1 gram nilainya sangat murah, bahkan saya pada pecahan 5 ribu sekian rupiah tadi, kita punya Dugaan kuat yang namanya emas 0,01 gram Mungkin gak ada ya. Tidak ada Satu emas utuh yang beratnya 0,01 gram Sehingga gak mungkin Orang itu membeli emas saratune 0,01 gram Misalnya ada Salah satu nasabah pegadaian Yang datang ke pegadaian tadi 0,01 harganya berapa 5.700 Dia membawa uang 5.700 Saya beli emas 0,01 gram bisa gak itu diserah terimakan saya menyerahkan 5.700 dan pegadaian menyerahkan 0,01 gram dibawa pulang oleh nasabah itu tidak mungkin terjadi karena tidak ada emas seberat itu sehingga yang mungkin orang ini hanya bisa beli apalagi di situ dijelaskan ditegaskan bahasanya pegadaian hanya menyediakan emas batangan emas batangan minimal berapa? 5 gram 5 gram. Ya? minimal 5 gram Berarti dia tidak mungkin bisa beli emas yang bisa dibawa pulang kecuali yang 5 gram. Maka kalau dia membawa uang yang nilainya tidak sampai senilai 5 gram, dia tidak bisa beli emas di situ. Karena kalau dia setorkan dulu uangnya, kemudian nanti kalau sudah genap senilai 5 gram, baru kemudian dia bawa itu emas 5 gram, ini sama dengan jual beli emas secara tidak tunai, cicilan, dan itu termasuk di antara riba. Uh, bentuk rib, transaksi riba nasiah yang dilarang oleh Nabi, sangat salah. Sehingga kita tidak merekomendasikan untuk transaksi emas dengan modal semacam ini, karena ini termasuk di antara bentuk riba nasiah. Allah. Jadi kesimpulannya hukumnya tidak diperkenan gitu? Kalau dia beli emas secara tunai, tunai ada barang, ada uang. Misalnya pegadaian menyediakan emas 2 gram, misalnya. Kemudian nasabah membeli 2 gram harga 1 juta, terus dia serahkan uang 1 juta, dapat emas 2 gram, dia mau pulang silahkan. Pelakunya siapapun terserah, baik pegadaian, e, secara perorangan, bahkan termasuk perbankan. Kalau transaksi itu dilakukan secara tunai. Kalau hanya suratnya saja, misalkan nggak ada, bukan emasnya misalnya, harus ada barang. Harus ada dalam transaksi ini harus ada barang, sehingga tidak diperkenankan di situ. Hanya sebatas mewakili kepemilikan. Bapak punya emas sekian, tapi emasnya tidak ada di sini. Sebagai bukti, kalau Bapak punya emas, saya kasih surat uh, kepemilikan emas. Kemudian di situ ada pernyataan, bahasanya nama ini, kak nomor KTP sekian, punya emas di tempat ini, senilai sekian gram. Diserahkan. Ini tidak diperkenankan. Karena transaksinya harus dilakukan secara tunai. Wallah. Uh, Demikian, Pemirsa, pemaparan dari Ustaz Amin, masalah Mencicil emas Atau beli emas Di bagadian Dan kesimpulannya adalah Dari pertanyaan ini Tidak diperkenankan kita untuk melakukan jual beli tersebut Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum, gimana? Menarikkan videonya? Saksikan video-video UFIT lainnya di www.ufit.tv Nonton UFIT yuk!